Mitra Bisnis, laporan di sebuah media menyebutkan tentang kerusakan parah ruas jalan di jalur Pantura. Disebutkan ada 10 titik di sepanjang 150 km yang perlu segera diperbaiki untuk mengantisipasi arus mudik lebaran mendatang. Kerusakan ruas jalan di sepanjang jalur Pantura ini sepertinya sudah menjadi rutinitas tahunan dan perbaikannya pun tak kunjung tuntas. Setiap tahun jalur Pantura selalu diperbaiki, tapi setiap tahun pula jalur itu selalu rusak berat. Truk yang overload sering dituding sebagai penyebab kerusakan. Tapi ada pula yang menyebut perbaikan yang dilakukan ala kadarnya dan tidak sesuai spek. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Presiden Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrawirio. Pak Bintoro, bagaimana komentar Anda? Saya pikir memang masalah ini cukup kompleks karena diwarnai dengan inefisiensi atau korupsi. Tapi itu menurut saya topik yang berbeda gitu loh. Yang menurut saya harus ditangani dari segi pengontrolan Yang harus kita pilah lagi adalah masalah mutu jalanan tidak sesuai Spek tebel aspal 15 jadi 12 dan whatever dan whatever itu Itu saya rasa adalah PR kita juga bagaimana dari segi pengontrolan gitu loh Jadi itu berlaku umum bukan hanya untuk e, pembuatan jalan tapi pembuatan gedung lah e, Faktor maintenance gedung dan lain-lain di mana inefisiensi itu terjadi di mana-mana. Saya rasa masalah e, mental itu berlaku untuk semuanya gitu loh. Bukan hanya konstruksi e, jalanan, infrastruktur dan lain-lain. Ini adalah masalah yang e, pemerintah adaptin untuk misalnya bagaimana menaikkan efisiensi, ya kan? Jadi dari duit sekian jadi apa gitu loh? Jangan bocornya terlalu banyak. Sebagai jalur utama, perbaikan harusnya permanen ya, nggak tambal sulam setiap tahun. Itu saya setuju berat. Karena saya pikir ya infrastruktur ini adalah tugas negara. Tidak bisa infrastruktur ini dibebankan ke pengusaha swasta atau apa nggak bisa. Jadi kalau itu pajaknya diambil dari kendaraan bermotor, sepantasnya dibalikin kepada kendaraan bermotor lagi. Maksud saya bukan dikembalikan kepada pemilik kendaraan bermotor, tetapi dikembalikan pada fungsi dari kendaraan bermotor tersebut. Itu saya pikir kalau dikerjakan dengan baik, itu akan ada snowball efek, ya. Lalu apa harapan Anda, nih? Sekarang kita lihat dari sejarah, ya. Kalau kita lihat, di mana kota-kota itu berkembang. Itu kan kita lihat bahwa kota itu berkembang di sampingnya jalan. Nah, itu kan sebetulnya dari dari dahulu pun infrastruktur itu perlu untuk pengembangan, iya kan? Kenapa sekarang enggak gitu loh. Jadi, pemikiran infrastruktur ini penting banget untuk pengembangan semuanya, transportasi, bahan makanan kayak untuk pesiar, untuk macam-macam deh. Nah, ini yang harus dikembangkan oleh negara. Demikian Bintoro Citrowirio dan saya Rizal Andika.